Bismillahirrahmanirrahim Anda adalah ahli iman Punya kecemburuan, punya kerinduan Yang tidak pernah kini loh Kau idahnya adalah cinta tadi yang berakhir kami sampaikan Kalau kita melihat orang yang bermaksiat kok belum teranyuh, maka iman kita yang keropos Dan mungkin disinilah kelemahan kita Pernah Anda mendengar ada orang mabuk di sana? Anda juga pernah dengar mungkin tetangga tidak sholat. Mungkin Anda di hari Jumat melihat tetangga kita seorang laki-laki tidak sholat Jumat. Pernah atau tidak? Sekarang tanyakan kepada diri Anda sendiri. pernahkah Anda menangis di saat melihat orang yang seperti itu? Atau kita sudah terbiasa cuek saja. Ya, tidak sholat. Itu tak. mana iban kita layu min wahadukum hatau yuhibwa li akhihi ma yuhibbuli nafsih. Tidak sempurna iman kita kecuali kita mencintai saudara seperti mencintai untuk diri kita sendiri. Artinya kalau kita melihat saudara kita melakukan maksiatan, mungkin kita dengar ada orang berzina, ada orang hamil di luar nikah. Naudzubillah. Tapi sekarang lebih senang menghunjing. Ratka bagi penghunjing. Agar tapi siapa di saat kita mendengar tetangga ya Allah perempuan itu tiba-tiba belum hamil itu belum nikah kok sudah hamil? Siapa di antara kita menangis? Lalu berusaha untuk menutup aibnya orang tersebut. Lalu dipanggil si Dina, ayo tobatnya. Takut kepada Allah. Siapa? Atau malah kastafirullah, la ilaha illallah. Naudzubillah. Keyataannya hadir majlis taklim ternyata busuk jiwanya pengguncing Karena apa? Kita belum punya cemburu. Baik. Kemudian kita perlebar. Mungkin di situ ada pelacuran. Mungkin di situ ada tempat-tempat hiburan, di situ adanya kemaksiatan. Baik, kalau anda belum punya cemburu, anda melihat diskotik yang di situ tempat untuk hiburan, maksiat. Kalau anda belum ternyuh, khawatir iman anda tidak ada. Anda tidak punya keropos iman anda. Paling tidak kita doa ya Allah, semoga kau ganti diskotik ini dengan jadi majlis taklim ya Allah, ya Allah semoga yang datang di situ ini datang terakhir setelah tutup berdia ya Allah. Kita harus ada greget yang semacam itu. Kalau anda belum punya greget, punya punya ternyuh, jangan semacam ini khawatir iman anda tidak, tidak ada. Lah, yang mengadakan itu siapa? Kan begitu. Yang mengadakan, yang mengizinkan ini siapa? Kan gitu. Kita harus kita, kita doakan. Kita doakan teman-teman kita. Ini kita rentet rent dulu menjawab pertanyaan dari awal dulu. Kita punya cemburu atau tidak? Baik. Kemudian, kemaksiatan ini sumbernya dari keimanan, Bu. Kalau misalnya Orang yang tidak pernah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah kenal agama Nabi Muhammad, kira-kira apa yang jadi haram? Tak ada yang haram semuanya halal. Kalau ada seorang pemimpin yang tidak kenal Nabi Muhammad, Ketahuilah perjudian ya, menurut dia adalah boleh ya silakan. Kenapa? Perzinaan ya, pokoknya sama-sama suka rela. Jadi begitu nanti hukumnya bukan hukum agama, bukan. Jadi banyak perusahaan kalau sudah pemimpin itu adalah bukan orang yang kenal Nabi Muhammad. Biarpun katanya dia baik, misalnya. Tapi baik sesuai dengan kadar yang dia, kadar interaksi dengan manusia baik. Tapi urusan keimanan lah beda. Halal haram nggak laku. Kenapa? Ya haram menurut ente, menurut saya enggak. Kita harus sampai jauh di sana. Nah, adapun kebaikan seseorang harus kita tetap hargai. Mohon maaf. tetangga kita ada seorang anak laki-laki yang baik tapi dia seorang nasrani. Oh, baik suka bantu kita. Kalau kita nyebrang jalan, kita sedia nyetop mobil. Dia sering nolong market, oh, jaga rumah. Baik. Dia sangat baik laki-laki yang baik. Maka kebaikan kita harus kita hargai. Artinya apa? Kita menghargai kebaikan dia, ya kalau memang dia nanti butuh bantuan dia kita bantu, kalau sakit kita obati, dia lapar kita kasih makan. Itu kan ajaran Nabi Muhammad. Tapi gara-gara dia baik apakah serta Allah lalu kita nikahkan dengan putri kita? Yang enggak dong, ada rambu-rambunya dong mungkin ada seorang calon pemimpin yang katanya saat ini adalah non muslim itu mungkin ada orang yang merasa pernah dibaikin, musolahnya pernah dibangun ustaz makanya kami sebenarnya bergerak dengan para asatid untuk memahamkan makna ini misalnya pernah diumrohkan, kan diajak umroh juga sebagian ustaz kebaikan dia jangan dilupakan makanya saya mengajak beberapa ustaz dari Jakarta yang datang kepada kami kita sudah waktunya banyak mendoakan mungkin ini calon gubernur yang non muslim itu adalah punya keba kebaikan nah, jangan lupa dengan kebaikannya kebaikan kita doakan maka jamaah kita ingat akan didoakan ya Allah, semoga Allah berikan hidayah agar masuk islam Loh, kenapa kita doakan masuk islam? sebab dia baik misalnya sebab kalau dia tidak masuk islam, saya haram memilihnya aku doain semoga masuk eh mungkin ada yang pernah dibaikin sama dia tapi kalau dia belum masuk Islam, ya mohon maaf saya tidak bisa memilih anda. Ya nanti 5 tahun yang akan datang, semoga anda masuk Islam. Nanti jaloin lagi, saya pilih. Kan gitu. Harus yakin begitu. Jadi bukan waktu yang kita mencaci, mengolok. anda. Sebab kadang caci maki ini yang dibiasakan. Sehingga ada orang yang pernah dibaikin menjadi musuh kita. Ada semua masjid karena lima ustaznya diajak umrah. Ya enggak bisa dong kita caci maki. Orang kurang ajar, itu kafir dan sebagainya. Saya mengerti. Tapi kesimpulannya adalah Bagaimana agar orang tidak memilih dia itu bagaimana Dan jangan dicaci Mungkin dia pernah punya kebaikan Mungkin anda pernah dibantu Mungkin sungai anda menjadi dibersihkan Mungkin jalan anda menjadi di Mungkin rumah anda dibantu Tapi lihat Itu tidak serta merta. anda harus memilih dia Anda mendoakan aja dia Ya Allah, berikan hidayah agar masuk Islam Ya Allah Nah kalau masuk Islam gimana ya? Kalau masuk Islam, mau dia sudah baik ya akan saya pilih nanti Kalau belum masuk Islam Ya inilah saya kalau tidak masuk Islam saya nggak bisa milih dia. Karena belum Islam karena apa? Kalau orang yang tidak beragama Islam menjadi pemimpin kita maka keharaman termasuk kekafiran itu akan mudah disebarkan. Ini harus dipahami ibu. Jangan hanya karena pernah dibaikin saja langsung oh tetanggaku baik jadi menantuku ya. Wah ini nakut bina. Gak bisa. Ada rambu-rambu. Ini harus dipahami. Tapi kita tidak mencaci bagi kok saya tidak ngajari mencaci bagi kok. Karena memang ada orang yang merasa dibaikin sama dia. Tapi secara prinsip tidak bisa. Maka dari itu saya setiap malam doakan dia ya Allah semoga dia masuk es Islam. Semoga masuk Islam. Kalau seandainya terpilih maka dia sudah es Islam. Kalau belum masuk Islam gimana? Ya mohon maaf saya belum bisa milih pak. Saat dia dia memberikan bantuan kepada modo dan sebagainya misalnya. Ya tetap saya doakan, saya wajib mendoakan dia karena dia telah berbuat baik kepada pondok pesantren. Kebaikan yang paling dibutuhkan apa hidayah ya Allah karena dia telah membantu pondok. Semoga kau berhidayah. Kau masuk Islam ya Allah, masuk Islam ya Allah, masuk Islam ya Allah, masuk Islam ya Allah. Dan orang kita ajarin untuk doain begitu. Kalau belum masuk Islam gimana? Ya belum boleh kita pilih. Sampai kapan? Sampai dia masuk Islam. Intinya, ibu, agama itu nomor satu. Agama nomor satu karena apa? Akidah. Sebab kalau orang tidak ngerti, tidak punya rambu-rambu iman akidah, maka semua keharaman bisa dilaksanakan. Kafiran pun bisa, bisa menyebar. Maka dari itu bukan waktunya kita untuk mencaci maki dan mengolok, akan tapi waktunya anda mendoakan, doakan semoga Allah memberikan pada kita pimpinan yang baik. Kalau mungkin anda pernah merasa dibaikin sama dia, doain setiap hari agar dia dapat hidayah. hidayah. Kalau ternyata belum masuk Islam, anda tunda sampai dia masuk Islam nanti, nyalonkan pun gubernur yang berikutnya baru anda pilih. Kalau belum masuk Islam, jangan anda pi pilih. Sebelum masuk Islam. Ada pun baik, tetap kalau masuk rumah anda, anda muliakan. Mungkin anda sudah kenal dia. Bu, gimana? Masuk-masuk, Pak. Pak siapa namanya itu? Masuk, silakan. Nggak nah, apa-apa, baik. Tapi kalau memilih memang enggak. Karena anda belum masuk, is Islam. Sama tetangga anda yang baik itu, Bu. Biarpun dia sangat baik. Jangan jadi menantu dulu. Kecuali masuk, is Islam. Itu rambu-rambu. Seperti itu. Jadi, pemimpin di luar Islam adalah sangat membahayakan bukan urusan akhlak saja tapi urusan keimanan. Dan ketahuilah semua orang punya misi. Kita harus sulit. Kalau saya, saya pribadi saya tidak pernah marah kok. Waktu saya berkata bahasa jika ada orang Nasrani lalu memberikan bantuan kepada orang muslim pasti ada maksud. Oh, orang marah. Buya oh, ini sulit dan sama orang. Loh, saya memang diri saya sendiri kok. Kalau memang dia seorang Nasrani yang punya iman kepada agamanya, kalau memberikan hadiah kepada orang pasti dengan harapan agar orang itu masuk agamanya, sama saya juga begitu, kalau saya nyantuni orang fakir yang nasrani saya ada maksud tidak saya sembunyikan, dengan harapan apa setelah saya kasih hadiah, semoga masuk Islam, le rey saya ada maksud, tidak saya tutupi saya tidak berbohong saya kalau bantu sama orang, pasti ada maksud dan saya pun juga yakin mereka bantu orang Islam, juga ada maksud Karena mereka punya agama. Orang punya agama harus menyeru kepada agama. Kalau orang punya agama tidak menyeru kepada agama, maka dia munafik di dalam agamanya. Nah, makanya saya katakan dia juga punya maksud dan punya maksud bukan salah dalam beragama. Bukan salah seorang nasrani yang membantu di kampung-kampung itu memberi makanan. Punya maksud. Jangan jang, jangan jangan jangan salah. Saya pun juga punya maksud kan begitu. Anda membantu orang fakir nasrani punya maksud agar mereka masuk Islam. Ini maksud ini macer dalam urusan beragama sudah begitu langsung, wah ini suudon ustad suudon masa orang bantu kaum muslimin saja orang sudah bilang ada maksud. Bel terus berarti tidak punya iman don dia. <laughs> kalau punya iman pasti ada maksud saya bantu orang Islam semoga orang Islam masuk agama dia kan gitu agamaku kan kalau dia punya agama. Jadi seperti ibu ya, pilih orang yang baik InsyaAllah yang kenal agama Nabi Muhammad SAW InsyaAllah ya Syukur InsyaAllah